Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Hayya alayhat. Khawarasan Nasehat ke 20, 29. 29. 2030. 30. 30. 30 hmm? Nah, lagi nyari tenang aja ih qaum qaum as-salasun qaum qaum salasun makolah yang salah mensun yang ke-30 an ali radhiyallahu anhu amin dari sayidina ali radhiyallahu anhu wa harrama wajhahu Ya, dari siapa ini? Alina. Sayyidina Alina. Ali R.A Anahu kol Sayyidina Ali Berkata Arba'atu asya Koliluha kasirun Nah <tuh> Arba'atu asya Koliluha kasirun Ada empat hal yang Sedikitnya terasa banyak Empat hal Sedikitnya Terasa besar, terasa banyak Terasa nyelek Kok mau nyelek? Pokoknya kerasa banget Walaupun sedikit, tapi kerasa Nomor satu al wajimu Wajimu itu nyeri Nyeri itu enak Sakit ya. Contoh misalnya sakit gigi Walaupun cuman gigi yang sakit, yang pusing mana? tuh? Kepala Apalagi, pundak Lutut, sakit <laughs> ya, yang sakitnya cuma gigi, tapi yang pusingnya semuanya, mata ikut loh, tangan ikut ngusapan dan lain-lain. Yang sakit cuma gigi. Hanya alhamdulillah saya sudah jarang sakit gigi. Luh oh, untuknya. <laughs> Ini korban gratisan dulu, buy one get one, cabut satu gratis satu. Akhirnya habis ada satu dokter itu cabut satu gratis empat. Oh. <laughs> Jadi udah Pak. Ayo Pak empat lagi Pak. Yang mana aja dicabutin Pak. Oh ini dokter bahaya. Jadi hal yang pertama kali kata Zain Ali, hal yang kecil tapi terasa besar yaitu sakit. Sakit apa aja coba satu aja. Hati misalnya. Sakit hati. <laughs> bagus siapa itu ya, rawa-irama bukan? Ikin, sadu, mati, geningan Nah pokoknya ya kalau nggak salah itu Back metal <laughs> Ya, sakit hati yang bikin pusing, aduh liur, sirah Bibir, ngedumal, gitu ya Apalagi, kalau sakit hati, tangannya itu jadi sakit, kenapa? Sering kubakukukan kau jeler, jeler, gitu ya. Jadi sakit itu walaupun sedikit tapi terasanya banyak. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang sakit. Semuanya sehat, Amin. Yang kedua, walaupakru. Pakru itu miskin, miskin itu susah bukan miskin ya. Pakkir itu pengen banget sesuatu. Misalnya, ih pengen banget Iphone 6 gitu ya Saya pengen Iphone 8 Ih gitu, padahal belum dibuat Ya sama Apple nya juga Kita udah demen gemen bah. Biasanya pusingnya luar biasa itu. Artinya terlalu Ingin sesuatu itu bikin pusing Bikin susah Dan bikin susah semuanya Gitu pengen banget sate padahal tengah malam udah jam 2 gitu mana air udah dagang sate jadi ingin boleh tapi jangan berlebihan biasa saja ya ingin apa namanya ingin makan enak ya kalau santri mah bukan makan enak tapi enak makan nah orang nggak no, nahan no, no, santri mana yang keberapa tadi, <kuh> yang kedua, jadi kata Senali ada 4 hal yang kecilnya atau sedikitnya terasa besar, terasa banyak. Apa yang pertama tadi? <sukur> Sakit. Sakit. Walaupun sedikit sakitnya ya cuma, cuma apalah Cuma kanker tuh gitu. Hantung kering, hantung kering, hantung kering, hantung kering, hantung kering, hantung kering, hantung kering, hantung kering, Pengen banget sesuatu Itu nyusahin semuanya Yang ketiga, wanar Api Maksudnya api apa? Api kecil itu biasanya membuat besar Lihat kebakaran hutan Gara-gara apa? Gara-gara asap rokok ya, gara -gara roko. Eh mana asap rokok ya. Asap reja Asap reja <laughs> Gara-gara butung roko, Gara-gara buang api kecil Sebetulnya Kasus kabut asap itu Dilegalkan Dijambi di daerah sana itu dilegalkan Membakar lahan gambut itu dilegalkan Tapi lahan kecil Dan tidak sampai Lahan besar berhektar-hektar. Karena Ketika pengen bikin lahan untuk Kelapa sawit ya yeah. Itu kalau Di korentri pasirnya habis membuka lahan deh di dibukbak gitu ya kalau bahasa kita membinakan. Kan ada lahan masih liar tuh. Kalau sama orang kerja bakti semuanya itu per per hektar itu butuh sekitar 5 juta per hektar. Per satu hektar butuh 5 juta bayar orang. Tapi kalau membakar lahan 10 hektar cukup 500 ribu bayar jelemaan ya, 10 hektar beak di daerah Akhirnya itu yang dipilih. Jadi api walaupun kecil ternyata bisa bikin susah bernegara. Malaysia susah, Singapura susah. Gitu. Banyak negara yang bikin susah. Ya, sebenarnya kalau asapnya ke Malaysia sih enggak apa-apa. Kenapa? Karena hampir rata-rata pemilik kelapa sawit adalah orang Malaysia. Dia invest di Indonesia, jadi ngerusak tanah kita. Apa-apalah biarin, Allah mada bangharik ya, kuma allahoy. Yang penting harga cuagi nggak naik gitu aja. Yang ketiga apa tadi? Nabi. Yang keempat wal adawah. Kata Sina Ali, empat hal yang kecilnya akan terasa besar. Wal adawah itu pasya apa bahasa itu permusuhan musuh punya satu aja itu terasa banyak makanya di tengah-tengahnya itu ada ada pola Rasulullah Alaihi Wasallam. Rasul akli ba'dal iman billahi ta'ala at-tawat ilan nas kata Rasul itu dasar dari semua akal setelah iman jadi yang pertama itu iman yang selanjutnya adalah at-tawadud bilnas tawadud sih karunyaan apa karunyaan teh lek cione walas asih nubilo simpatik nah, saya mau pentari <tell> jadi saling kasih Mengasihi Mengasihi mengasih meng meng meng meng gitu. Jadi Budi Musafan Wardana Cie Pak Ustab-Ustab Itu saling kasih mengasihi ya. Karunyaan gitu lah Jangan sampai ada temannya yang lapar dikasih Ini temannya belum datang habisin gitu Atau itu hilang nas Jadi dasar dari akal yang sempurna setelah iman kepada Allah adalah saling karuniaan sesama manusia. Kenapa? Kita enggak bisa hidup tanpa manusia yang lain karena kita makhluk sosial. kita makhluk sosial. Kita ada di sini tentunya atas berkat para petani yang melapare, melah gabungan melah pare. Menanam padi Karena kalau misalnya enggak ada yang nanam padi, pasti kita brengkot ke sawah nanam padi buat makan nanti siang. Ya. Tapi gara-gara ada petani, ada yang nanam padi. Kita berada di sini tentunya jasa dari para eh, apa namanya? butik, tukang pakaian, konveksi dan lain-lain. Tanpa mereka kita enggak berpakaian. Harus ngolah dulu benang gitu ya pagi-pagi tuh subuh ngolah benang tuh baju gitu ya benangnya diuntal dulu di ini kainnya belum ngeguntingin lah hilang keburu imsa artinya keberadaan kita ini karena hasil karya banyak orang makanya harus banyak berterima kasih ke banyak orang kita nggak bisa ntelepon ntelepon kalau nggak ada pabrik telepon. Pabrik telepon di sana ada orang-orang yang berjasa tentunya. Jadi kita bisa teleponan. Kurang lebih seperti itu. Makanya banyak-banyak berterima kasih. Kita bisa nyaman di tempat ini karena tukang bangunan. Kalau tukang bangunan nggak ngebangun, maka pagi-pagi kita ambil senok temok dulu gitu ya. Maunya ngaji teh, ngumpulin dulu pasirnya lama maka berterima kasihlah ke tukang bangunan. Jadi tidak tidak apa ya. Tidak suka merendahkan orang gara-gara ah dia tukang bangunan. Justru dia banyak berharga hidupnya. Kita belum tentu ada harganya hidupnya. Oh, tukang cukur juga. Ya, kita berada di sini karena terima kasih kepada tukang cukur jenggot ya. <laughs> Karena kalau jenggot panjang itu bikin bodoh. Oh udah jadi bahasan. Husannya panjang lagi. Selanjutnya, di samping hadis Rasul di situ ada tambahan la tastaksir ayyakun laka albun sadiq fa alhu qalil fal alhu qalilun. Wa wahid fal wahid Nah, ini kata-kata ini bagus insyaallah buat ulangan nanti siang ya cuma dua baris teman. Jangan memperbanyak musuh. Musuh mah satu aja kebanyakan. Jangan kurang mencari teman. seribu teman itu kurang. Itu bahasa apa ya? Kalau istilah in English what in English? kuat. Kuat namanya. Di sini kita sering uh, dapat istilah seribu musuh, eh, seribu teman, masih kurang, masih kurang. satu musuh oh, banyak. terlalu banyak. Itu kata-kata siapa kira-kira? <laughs> ternyata kalau di Kitab Nal Saal Ibad itu kala Saidina Sulaiman alaihi salam. Jadi itu adalah statusnya, tweeternya Nabi, Nabi Sulaiman ternyata. Akhirnya dibuat quote-quote ya, Dibuat kata-kata unik Oleh orang dan atas nama siapa Gitu Albert and friends Upgrade Brad Broad dan lain-lain Padahal aslinya itu adalah perkataan Nabi Sulaiman Tapi orang mengambil istilah tersebut Dan mengatasnamakan e, Perkataannya Kurang lebih seperti itu Jadi sekarang kita tahu bahwasanya istilah Seribu teman itu kurang satu musuh itu terlalu banyak Itu ternyata perkataan Babi Sulaiman. Sulaiman Baik Dari perkataan Saidina Ali Tadi empat hal yang sedikitnya terasa banyak Satu apa? Al-waj'u oh, Sakit Walaupun sedikit terasa ke semua badan Yang kedua Fakir Sangat menginginkan sesuatu Hayang pisang Itu bikin susah yang ketiga api. api yang bikin bahaya Walaupun kecil tapi sangat bahaya Yang keempat Permusuhan Walaupun satu musuh kita Asa panggih weh panggih, jeng panggih. Saya tahun 96 Saya masih punya musuh satu orang itu Pertama kali masuk pesantren dikerjain sama orang itu Tapi ketika ayah ingat Ngarana wajah like, Panggil like, Pasti ada itu Tahun 96 bayangkan pertama kali Mas Antrel disuntruk di tempat wudu. Antara tempat urunya tuh harus loncat ya dari batu, batu, batu, batu baru tempat wudu gitu ya. Uda Mangicri hujan dan lain-lain disuntrukin apa disuntrukin. Dikitu kan Tapi sekarang saya ingat wajahnya namanya bentuk mukanya saya tahu. <laughs> Panggih Pak <pasti> Dani gitu. <laughs> Ya Allah gitu ya, gitu terlalu banyak musuh tuh begitu. Bercanda ya biasa aja boleh, tapi nyontrol lebih kencak itu nggak tuh. Ada lah. Ya. <gul> Baik itu nasihat dari Saidina Ali, pendek memang nasihatnya, tapi tinggal kita mengamalkannya. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya. Amin. Selanjutnya nasihat dari Hatim Al Asyom 31 puluh satu, Annuhul Hatim Al Asyom masih ingat Hatim Al Asyom? Ya orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah karena menutupi ai perempuan yang bau kentutnya. Ya. <tüyorum> Anahu kol arba atu asya layak ribu koda roha ila arba atin. Ini juga sama pendek nasihatnya. Kata Hatim al Asom ada empat orang yang tidak akan merasakan kecuali setelah mendapatkan empat perkara, maksudnya yang pertama langsung saja asyabab layak rihu kodroha ilas syuh, asyabab layak rihu kodroha ilas syuh, masa muda tidak akan terasa berharga kecuali dia sudah tua, ya, Saya gedingan gunakan lima perkara belum lima perkara sehat sebelum sakit. Linggit paket macam ni. Cik Sima pun tahu ni ya. asy illa shuyu. Jadi kalau masih muda gini ah biasa aja. Nanti kerasa sudah tua. Hmm, hanya kal bagula basang orangnya kebokuhan. Ya. ya. Jadi Masa muda kayak begini akan sangat terasa berharga kalau anda sudah tua. Untung saya masih muda. Hendelina, tujuh belas tahun. Betul? Double plus. Yang ketiga kalinya. Jadi enak anak kecil gini kan begitu, terbuka pikiran bisa baru dapat kan? Toto <tau> ada makanan Celepuk-celepuk perangkat aja. Ya. Kita pagi-pagi teh, -pagi ini kira-kira bisnis apa ya? <tuh -tuh lihat anak-anak mah tahu taunya ngorong, bapun ngorong, bapun eh hidup nanti tu kembali, satu tertukar korong, sehari we kau nate ngan hudo jeng huru di kamar tu, bapurosot bapurosot baju gitu ya, ina makan masih muda begini malah beroda cema, lihat anak-anak sijaran and the gang kerjaannya kucing sumput, kajiannya, terus pakai yang apa yang gede-gedeabe. Ya? Terus lempar-lempar uh, batu sembunyi tangan. Bapak <laughs> <sarai> itu <sarai> enggak. <sarai> Boy-boyan ya, bahasa. <sarai> ya. Ya udah enggak mikir sekarang LPG lagi susah ya. Sekarang harga beras sudah mau Maha dan lain-lain ya. Asyabab la ya'rifu qadroha illa suyu' Tuh lihat Kang Badru Tenang aja hidupnya ya Karena Ya bukannya ini Bukannya muda ya <gulis> Tapi sudah tidak muda gitu. Bukan tua bukan Baik Yang pertama tadi itu Yang kedua Wal'afiyah la ya'rifu qadroha illa ahlul bala Kesehatan tidak akan terasa kecuali oleh orang yang sering sakit. Ya. Sehat begini makanya enggak merasakan ya Allah alhamdulillah kita sehat. Tapi kalau sudah sakit akan terasa. Ya, Allah kemarin teh enak ya sehat teh hanya kalau disyukurin ya. Makanya sekarang disyukuri. Kesehatan kita mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal yang ketiga wasiha la ya rifu ilal mabaw afiyah la ya rifu qatruha ila ahlul bala keselamatan keselamatan tidak akan diterima atau tidak akan terasa kecuali orang yang pernah celaka bawa motor abut-abrutan nyeng jebret nabrak kucing hancur motornya do kucing nase kadai Ya, jadi bawa motor abrut-abrutan dia enggak pernah merasakan celaka sih. Jadi tolok kebutuhan ya. Ini bawa motor sampai digas, cabut rem gitu kan uh, luar biasa itu. Pas putar-putaran baru kakinya ditempelin ke motor gitu pakai sepeda gitu ya. Ngerem. Jadi orang yang E, tidak pernah jatuh tidak akan merasa sakitnya jatuh tidak orang yang belum pernah tabrakan Kadang nggak tahu diri bawa motornya apalagi budak letik yang segede dua menel begini bawa motornya teh bertiga jaringannya alu alu tuh bersih nu aing bersih nu aing yang nyabog biasa aja bro apa sih namanya teh e, bon gitu ya. Aduh. Ber tiga di baraju. Ya. <tuh> Barau deh ya. Barau naga. Gitu. Itulah karena dia enggak tahu, dia enggak pernah beli motor masalahnya Taunnya tinggal make make motor weng weng wreng gitu. Subhanallah, kelakuan gitu. Baik, yang keberapa tadi? Yang ketiga. Dan yang terakhir, Walhayat hayat la ya rifu qadraha illal maut. Dan kehidupan tidak akan dirasakan kecuali oleh orang yang mati Maksudnya kalau sudah mati baru terasa Bahasanya hidup ini sangat berharga Luar biasa Makanya eh, kita nikmati hidup ini Dengan cara bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan Dikasih sehat, dijaga kesehatannya Jangan eh, mayones buruk dimakan terus Kita nyesharasi mayones. Jadi mayones yang manis jangan yang asam gitu <SILENGALAN> Baik, sudah dua nasehat dan di ujungnya itu ada nasehat dari Abu Nawas tadi gitu. Ya. Jadi nasehat yang tadi dari siapa tadi? Sheikh Hatim Al-Axaml itu di di dibuat lirik oleh Abu Nawas. Uus, luar biasa kata <guluh> dibuat lirik ya. Apa kata Abu Nawas? Dunubiin fakhar tu biha kasira mana perbananya mana arbana payeng-peng <SILENCIO> payeng-payeng payeng-peng warahmatu rabbibima oh, du nu subuh-subuh dewe <SILENCIO> Ini mak Abu Nawas ini masih nyambung dengan apa namanya? Iktiraf ya. Bila hilas tuli ubir dau si ahla wa laa balitaubat tawfir tu allahu fi inna kafo fi dilanjutkan di syair ini yang ada syairnya di situ ada syairnya enggak Ya harokatin aja ini buat tambah jadi ilah-ilas itu dianjurkan dibaca di halaman berapa itu khususnya pada Jum'at ah, berapa kali lima atau tujuh ya, dibaca lima atau tujuh malah di situ ditambahkan di halaman berapanya Waamilni Muamalat al Karimi Wasabitsni ala Najjawi mi itu doanya di antaranya. Jadi di kitab ini banyak sekali doa-doa yang dianjurkan. Kenapa? mudah orang yang membiasakan baca iktiraf, illahi laa sulil e, sebanyak lima kali kata ulama, dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Amin. Tuh. Hayang tuh husnul khatimah. Iya. Nenek saya namanya husnul khatimah. Jadi ditambahin do no pakar tu biha. Kasih roh Dosa saya teh kalau dipikir-pikir banyak Maksudnya gitu Warahmatu robbi min zunubi Ausa'u uh, Tapi kasih sayang Allah lebih besar lagi InsyaAllah dosa kita diampuni Amin. Amin. Amin Wa matom'i Fi salihi'in Amal Tuhan, walakin nanti firmanilah hiat Saya tidak mengharapkan amal kebaikan kecuali semuanya atas kasih sayang Allah Subhanahu Wataala. Wallahu maualyaladi. Wa kholiqi Allah lah yang telah menciptakanku Wa inni lahu abdun akhirun wa a'dho dan saya menyakini saya ini hamba yang lemah dan hamba yang sangat butuh terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa Biiyaku hun pronun faga li karahmatun wa intakunil takunil uhrafa ma ana asna un. Akuan Allah atas rahmatnya, insya Allah akan diberikan kepada kita semua. Amin ya Robbani. Kata siapa ini? Abu Nawas. Ini mah gak usah dibaca, nggak dianjurkan. Yang dibaca mah iktiraf aja. Berapa kali tadi? 5 atau 7 kali. Baca. Dan sudah berapa ini? Lima tiga ratus. Di bawah iktiraf itu ada doa. Ini dari Rasulullah ini ma'tsur. Man arada Allah yuwaqqiqa Allahu ala qobi amalihi wa la yanzuruhu lahu dunuban, fad'a bihadha du'a. Orang yang tidak ingin ketemu dengan kejelekan, orang yang ingin amalnya diterima, orang yang ingin diampuni semua dosanya, biasakan baca doa ini kata Rasul di duburul salat setelah salat. Mana doanya? Tak nah, cepat Allahumma Inna maghfirotaka arja min amali Wa inna rahmataka awsa'u min dambi Allahumma illam akun ahlan An ablugh rahmataka farahmatuka ahlun antablughoni li annaha wasiat skulla syai'in Ya arhamar dari siapa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasakan membaca ini kapan? setiap setelah sholat catet. kalau bisa dipinahin ke buku kecil doa-doa jadi punya al-ma'surat punya al-fikir wal-masa punya gitu. dan doa-doa seperti ini saya artikan Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka ausa min dambi allahumma illam akun ahlan an ablugh rahmataka wa rahmatuka ahlul anta bulughni bi annaha wasi'at ya arhamar rahimin apa yang ujung nama ya Arhamar rahamar saya atikan Allahumma ya Allah inna maqbirataka sesungguhnya ampunanmu ya Allah arja apa arja aku sangat mengharapkan kata katanya arju asalnya min amali dari amal-amalku jadi kami sudah melakukan ini itu Mudah-mudahan kalau itu dosa Engkau mengampuni ya Allah Amin Wa inna rahmataka Dan sesungguhnya kasih sayang engkau ya Allah Itu awsa'u Sangat luas sekali Min zambi daripada dosaku Dosa saya 2 ton Ampunan Allah ribuan ton Gitu jadi dosa sebesar apapun Kalau tempat benar-benar mudah-mudahan diampuni oleh Allah Amin Selanjutnya <tuh> Allahumma ilam akun ahlan Ya Allah sekiranya saya tidak pantas an ablu rahmataka Untuk mendapatkan kasih sayang engkau Ya Allah kira-kira saya pantas gak dapat rahmat engkau Ya Allah Kata Nabi, ini Nabi aja masih bilang gitu ya, paroh matuka ahlun antablugoni. Sebetulnya kasih sayang engkau sangat pantas sekali buatku ya Allah. Kenapa? Di an-nahawasiat karena kasih sayangmu sangat luas. Alaihissalam bagi segala sesuatu. Ya Arhamar Rohimin. Orang yang membiasakan baca ini kata Rasul tidak akan bertemu hal-hal yang jelek. Minimal amalnya penuh dengan amal kebaikan. Dosanya diampuni dengan wasilah membaca doa ini baca doanya bismillahirrahmanirrahim apa allahumma inna maghfirataka arja min amali Wa inna rahmataka ausa'u min zambi Allahumma illam akun ahlan an ablugh rahmataka farahmatuka ahlul anta Di li anna wasi'at kullashay' ya arhamar rahimin oh. okay, ulangi Allahumma inna maghfirataka arja min amali Wa inna rahmataka awsa'u min zambi Allahumma inlam akun ahlan an ablu gharahmataka wa rahmatuka ahlul anta bulughani li anna hawasi'akulla ya arhamar rahimin alhamdulillahirabbil alamin kita'i dengan salawat maula ya salim wa salim Abad ala bi bika khairul halgiku lihi mi uazzabi li kulli ha uliminal ahbali ya robbi bi mustafa balik maqa Dzalana wa ghfir lana rahma tu ya wasi'a 'a u ta ro mi sallallahu rabbuna Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahu wa illa Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.